Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini, Jumat 26 April 2019, dibaca Kenardian Syah. Warga kampung asir-asir tangkaplah kucuran mor. Longsor masih tutupi jalan di kawasan kubu Anumanya. Dirjen PHPL Kementerian Kehutanan tinjau perkebunan kopi di Bener Meriah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang fadirangkum tim Nyusrum Selam BFM. Berita malam ini juga bisa anda dengar di Radio Louser 94,6 FM Ajatenggara, Radio City 94,4 FM Luxemawai, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Berlun, Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, Kebupaten Ajitengah, Kamis malam kemarin pukul 23.30 dihebohkan dengan aksi pencurian sepeda motor. Pelaku yang diduga berjumlah 4 orang akhirnya ditangkap warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Bahkan beberapa pelaku sempat babak belur karena dihajar warga. Dari informasi yang dihimpun, seorang pelaku berinisial AB, 17 tahun, membawa kabur satu unit sepeda motor jenis Yamah Mio dari salah satu rumah warga di Dusun Buntul, Juli, Kampung Asir-Asir. Sepeda motor hasil curian ini disimpan tersangka tidak jauh dari rumah korban. Mengetahui sepeda motornya di gondol maling, Deni pemilik kendaraan, melaporkannya kepada warga. Kemudian warga ramai-ramai mencari pelaku. Warga mencurigai salah satu rumah di daerah itu sebagai tempat disimpannya sepeda motor yang hilang. Kecurigaan tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah warga melakukan penggerebekan. Sepeda motor hasil curian ini ditemukan bersama satu orang penghuni rumah, sedangkan tiga orang pelaku lainnya sempat kabur. Setelah dicari, tiga pelaku lainnya berhasil ditangkap warga. Salah satu tersangka merupakan seorang perempuan. Rata-rata usia pelaku masih remaja dan belasan tahun. Setelah ditangkap, keempat pelaku diamuk warga dan akhirnya diserahkan ke Satres Krim Polres, Aceh Tengah. Namun dari keempat orang ini, hanya satu orang yang dinyatakan polisi sebagai pelaku curan mor Sedangkan tiga lainnya hanya sebagai saksi. Sudarlun, jalan provinsi yang ditutupi longsor di kawasan Kubu Anemanya, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat, masih lumpuh dan belum dapat dilewati kendaraan. Dari informasi yang diperoleh, alat berat jenis beko masih perjalanan ke lokasi karena dibawa dari melabuh. Terlebih, lokasi yang dituju melintasi gunung dan jalannya hancur sehingga butuh waktu yang lama. Namun dilaporkan rencana pembersihan akan dilakukan Sabtu pagi. Karena di kawasan longsor masih diguyur hujan lebat sehingga rawan longsor susulan. Sementara itu camat sungai Mas Husin Sah mengatakan alat berat sudah dikerahkan ke lokasi tetapi baru tiba sore hari karena lokasi yang jauh. Tim dari BPBD serta TNI Polri juga sudah berada di lokasi. Namun pembersihan material longsor terkendala hujan lebat yang masih mengguyur. Darlun Direkturat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau Dirjen PHPL Kementerian Kehutanan Insinyur M. Awiria Ibrahim meninjau perkebunan kopi milik petani di Kabupaten Benar Benarmeria Kamis kemarin. Kehadiran Dirjen PHPL Kementerian Kehutanan langsung meninjau kebun kopi masyarakat di Kampung Kenawat, Redelong, Kecamatan Bukit setelah bertemu dengan PLT Bupati Benar Benarmeria Abu Yasarkawi. Menurut Awiria, kopi telah memudaya bagi masyarakat Gayo sejak jaman Belanda, karena kopi sedang menjadi bagian dari sendi kehidupan masyarakat benar meriah. Namun, yang menjadi masalah saat ini ada masyarakat berkeinan menanam kopi, namun tidak memiliki lahan. Untuk itu, dalam peninjauan tersebut, Awiria berpesan bahwa pemerintah saat ini telah memberikan akses, yaitu melalui Peraturan Pemerintah No. 66, yang intinya masyarakat bisa melakukan penanaman pohon produksi di kawasan hutan, tapi tidak boleh menebang. Solusi agar masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk kebun kopi, kepala BPHP dan KPH serta pemerintah daerah yang menentukan mekanisme. Sehingga masyarakat bisa membuka lahan untuk menanam kopi guna meningkatkan perekonomian keluarga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudarlun Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya akan melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara perolehan Pilpres dan Pilek 2019 pada Senin mendatang. Jadwal ini ditetapkan setelah rekap suara tingkat PPK dipastikan tuntas seluruh kecamatan Sabtu besok. Ketua Akib Abdi Hasanusi mengatakan 9 PPK secara maraton menggelar rapat pleno rekap perhitungan hasil perolehan suara pemilu 2019 sejak 20 April lalu dengan jumlah 427 TPS tersebar di 152 desa. Kamis malam kemarin, rapat pleno rekap perhitungan perolehan suara telah rampung di 3 PPK yaitu Jempa 32 TPS di 12 desa, Babah Rod 56 TPS di 14 desa, dan Tangan-Tangan 40 TPS di 15 desa. Seluruh kotak suara pemilu dari tiga kecamatan telah digeser dan diamankan di gudang Kip Abdiah. Pada sore tadi diperkirakan tuntas rekap suara di 3 PPK. Sabtu besok akan diharapkan rampung 3 PPK lagi. Sanusi meminta rapat pleno rekap penghitungan suara di tingkat PPK tuntas seluruhnya Sabtu besok, sehingga rapat pleno Kip Abdiah bisa dilaksanakan pada Senin 29 April 2019. Dalam proses rekapitulasi suara pemilu serentak di Aceh Barat masih berlangsung. Dari 12 kecamatan di Aceh Barat, sebanyak 3 PPK masih merampungkan rekapitulasi tingkat kecamatan, sedangkan lainnya telah tuntas. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Barat, T. Novian Nukman, mengatakan 3 kecamatan yang masih melakukan rekapitulasi suara pemilu 2019 tingkat PPK, yaitu PPK Johan Pahlawan, Merbo, dan PPK Sama Tiga. Dari tiga kecamatan itu, untuk PPK Samatiga dan Merbo sesuai laporan akan tuntas pada Jumat malam. Sementara untuk PPK Johan Pahlawan diharapkan bisa tuntas Sabtu besok. Darlun objek wisata dan naubelibis yang berada di pinggir pantai Pulau Sarok Singkil, Aceh Singkil, rusak di gerus abrasi akibat hajaran ombak pada musim angin Tenggara. Amukan ombak mengganas dalam sepekan ini hingga menyebabkan daratan berkurang setidaknya 12 meter. Dari pantauan di lokasi, pantai di dekat objek wisata dan oblibis yang terkena abrasi sepanjang 600 meter. Sementara pantai yang habis terkikis ke arah daratan menyebabkan pondok peristirahatan di objek wisata dan oblibis terancam ambruk. H. Ismail, pengelola objek wisata dan oblibis, mengatakan sejak 2 tahun lebih dari 60 meter daratan habis terkikis abrasi. Jika dihitung dari gempa Aceh Nias, 28 Maret 2015, daratan pantai Pulau Saro telah habis 150 meter bahkan dalam pekan ini 12 meter habis terkikis abrasi. Terkait hal itu, warga mendesak Pemkap Aceh Singkil segera membangun tanggul pemecah ombak agar kerusakan pantai Sarok di Danau Belibis tidak bertambah parah. Apalagi sekitar 100 meter dari bibir pantai merupakan perkantoran pemerintah serta jalan protokol. Dari Srum Selamat di Tanjung Permasqian Berita Malam Edisi Cuma 26 April 2019. Berita pagi Srambe FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.srambefm.com atau juga Twitter at @srambefm. Wabillahi taufiq